Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu segala puji bagi Allah jalla jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana dalam semua kondisi dalam segala keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Taala kita bisa berkumpul di tempat ini kita bisa duduk bersama di tempat ini kita bisa datang. Atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Hingga bisa bersama-sama Berada Di majlis ilmu ini Allahumma salli wa sallim Wazid wa barik wa an'im Ala abdika wa rasulika Habibina wa nabina Muhammad Kalau dengar nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau dan untuk putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya amma ba'd ba saya lihat dunia ini sempit Tuhanku yang luas itu surga yang luas itu surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini kita berdoa semoga Allah jelal-jelal mengumpulkan kita di surga. Amin. Allahumma amin. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Abu Bakar Al Siddiq, bersama Umar Bin Khattab, bersama Uthman Bin Affan dan Ali Bin Abi Talib, Rasulullah Taala Anhum Ajamain. Tema kita hari ini apa judulnya? Kamu harus kuat. Sepengetahuan saya, dulu kajian ini memang untuk ibu-ibu Saya tahun lalu mungkin mengisi kajian di tempat ini Masya Allah, bapak-bapaknya cuma tiga orang mungkin yang hadir Tapi ternyata sekarang, bapak-bapaknya juga Masya Allah, ini pertanda suami-suami ibu-ibu tambah baik sekarang Alhamdulillah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi sebelum saya bacakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, saya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa fi zalika falyakanafasil mutanafisun. Dan dalam merebut surga Allah Subhanahu taala, memperoleh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu taala, hendaklah mereka itu berlomba-lomba Berbondong-bondong mereka mengerahkan segala tenaga, segala kekuatan Karena surga Allah itu mahal Ibu -ibu. Surga Allah itu lebih mahal dari villa yang ada di puncak Dari tanah yang ada di menteng Sang Terkadang kita harus memberikan segalanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Baru kita bisa mendapatkan surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diluahkan oleh Imam Muslim beliau mengatakan: "Al-Mu'minul Qawi, Khairun wa Ahabbu ila Llahi min al-Mu'minin Wajib." Seorang Mu'min yang kuat, baik itu di kalangan Pria atau wanita, khairun itu lebih baik. Waahabu ilallah dan lebih dicintai Allah. Min al mu'min dari seorang mu'min yang baik yang lemah. Jadi pada hakikatnya yang baik itu bukan kekuatannya, tapi apanya? imannya Karena Nabi mengatakan al-mukmin al-qawi seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah wa kullin khair tapi di keduanya ada kebaikan Syarat iman ini untuk kekuatan sangat lazim sekali kalau tidak orang tambah kuat tapi dia tidak beriman tambah berbahaya bahkan bisa jadi tambah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menggunakan kekuatannya untuk yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala kita akan mengkaji tentang kekuatan ini ibu-ibu dan bapak-bapak harus kuat Kuat apanya Ustaz? Kuat semuanya Kuat apanya? Kuat sabarnya Kuat kemauannya Kuat fisiknya Kuat ekonominya Kuat sholatnya Kuat sedekahnya Kuat semuanya Bukan hanya tubuhnya yang kuat Kita lihat Nabi Musa AS Ketika Nabi Musa ini melarikan diri Dari Mesir Kemana beliau pergi? Ke Madian Allah mengatakan warada ma Ketika Nabi Musa sampai ke Madian Nabi Musa ini subhanallah Sekali pukul, kita bicara kekuatan fisik dulu nih, Sekali memukul orang pengikut Fir'aun Mati Ketika sampai ke Madian, wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqul. Di mata air tempat orang di situ sedang menggiring binatang ternaknya untuk minum. wajada min dunihim imra'atain. Dan di antara banyak lelaki yang sedang memberi minum hewan ternaknya, di situ ada dua wanita. Bukan satu gedung wanita. Berapa? Dua wanita Dadudan Perempuan dua ini subhanallah Dia tidak ingin berkumpul dengan para lelaki itu Dia tidak ingin ikhidilat dengan mereka Dia berusaha untuk menghalau hewan ternaknya Supaya tidak minum dulu Kemudian Nabi Musa alaihi salam Seorang lelaki dia melihat Dua orang wanita yang lemah Perempuan itu lemah apa kuat? Ibu-ibu, perempuan ada yang kuat, ada yang lemah Tapi kuat imannya Kalau fisiknya, ya perempuan itu lebih kuat dari lelaki di beberapa sisi Perempuan itu lebih kuat mengandung anaknya Sembilan bulan daripada lelaki. Enggak ada yang kuat tuh kecuali perempuan. Nabi Musa alaihi melihat kedua wanita ini timbullah rasa kasihan. Maka Nabi Musa mengatakan ma khadbukuma. Kalian lagi ngapain di sini? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kita ini enggak bisa ngasih minum sampai penggembala-penggembala itu semuanya pulang. Baru kita ngasih minum. Wa Abu Na Kabir. Kedua wanita ini memberikan alasan kenapa dia harus keluar, kenapa dia harus mengembala kambing. Kok bukan lelaki? Maka wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tahu bahasnya keluarnya wanita ini bukan karena wanita nakal dia ya bukan, bukan karena dia suka jalan-jalan bukan dia mengatakan wa abuna syaikhun kabir bapak kita ini orang tua Nggak bisa dia menggembala Nggak bisa dia ngasih minum gembalaannya sedangkan kehidupan pada waktu itu hanya lewat pengembalaan itu fasaqalahuma maka nabi Musa alaihi memberikan minum kepada ternak mereka dikatakan ibu-ibu bahwasanya mata airnya itu biasanya sama mereka ditutup sama batu yang keluar cuma sedikit setelah mereka pergi itu lelaki lelaki menutup mata air itu batu itu diangkat oleh lima orang dan Nabi Musa alaihissalam mengangkat seorang diri batu itu. Sallallahu alaihi wasallam kemudian selesai memberikan minum Nabi Musa tidak mengharap apa-apa dari kedua wanita itu. ثم توالى إلَّا ذلْ. Kemudian Nabi Musa berteduh di sebuah teduhan. Di situ beliau berkata, قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَاتِيرٍ يا Allah, aku ini memerlukan kebaikan yang kamu berikan kepadaku. Siapa yang tidak butuh sama Allah subhanahuwataala? Akhirnya. Dia duduk di sana nggak kenal siapa-siapa Nabi Musa alaihissalam. Dalam kondisi dia orang asing dan dikejar-kejar oleh firaun. Fajat ihdhuma tamshi alastihya. Kemudian salah seorang wanita tadi datang menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Berjalan malu-malu. Masya Allah. Keindahan wanita ini ada dirasa malu dia. Semakin besar rasa malunya, semakin cantik itu wanita. Dia datang sendirian, jalan malu-malu. Kalat -malu. kata dia, Inna Abi Yaduka liad Ziaka ajromasa kaitadana. Ayahku memanggilmu. Dia ingin memberikan balasan atas apa yang kau perbuat kepada kami. Subhanallah. Akhirnya berangkatlah Nabi Musa. Falamma jaaahu wa kasaa alaihi kassus. Ketika jalan Nabi Musa ini, para ahli tafsir menceritakan perempuan itu di depan, Nabi Musa di belakang. Karena Nabi Musa nggak tahu jalan. Akhirnya Nabi Musa melihat nggak nggak bagus. Ini. Seperti itu perempuan di depan, dia di belakang gak bagus Karena dia mungkin melihat jalannya wanita itu Akhirnya Nabi Musa minta kepada Perempuan itu untuk jalan di belakangnya Biar aku yang di depan, kau tinggal kasih isyarat kalau belok kanan atau belok kiri Subhanallah Bener-bener pemalu mereka Sampai berjumpa dengan bapaknya Kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa kejadian dia maka bapaknya mengatakan qala la takhaf kau enggak perlu takut lagi enggak perlu khawatir najautaminal qaumiz zalimin kau telah diselamatkan sama Allah dari orang-orang yang zalim qalat ihdahuma ini selesai cerita salah seorang dari wanita dari adik kakak itu berkata qalat ihdahuma ya abatista'jirku Wahai bapakku jadikan dia ini buruh pekerja di tempatmu yang mendapatkan gaji. Perempuan itu tidak mengatakan kepada bapaknya, "Pak, kawinkan aku sama dia, Pak." Sebenarnya dia minta itu. Karena dia malu, perempuan itu pemalu subhanallah. Qalat Ihdaهما ya, abis ista'jirhu. Inna khaira man ista'jirta al kawiul amin. Ya, Allah, ya, wahai bapakku, jadikan dia pegawai di tempatmu. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang jadi pegawai itu, yang kau jadikan pegawai adalah al kawi al amin, orang yang kuat dan orang yang amanah. Dua. Dari mana perempuan ini tahu Nabi Musa kuat? Dari tadi Dari tadi Iya yeah. Dari tadi ngangkat batu itu maksudnya Ketika ngangkat batu dia kelihatan Masya Allah Kan kelihatan juga perawakan orang yang kuat Kalau kayak saya nih Aduh kurus-kurus ngangkat batu gak kuat gini kan. Tapi kelihatan orang kuat tuh Masya Allah Al-Amin Dari mana dia tahu amanat Tadi ketika berjalan, dia tidak mau jalan di belakang. Dia tahu nih subhanallah, ini lelaki benar-benar lelaki yang menjaga kehormatan wanita. Amanah itu, wanita itu ciptaan Allah yang harus dijaga. Ketika perempuan itu mengungkapkan isi hatinya, apa kata bapaknya? Apa bapaknya ngomong, aku akan menjadikanmu pegawai? Enggak. Bapaknya mengatakan, Ini uridu an unkihaka. Aku ingin menikahkan engkau. Eh, daripada Taiyahatain dengan salah satu putriku ini. Ala antuk jalan. Tapi maharnya Rasul mengatakan, ah, na, bapaknya kedua wanita ini yang disebutkan Shu'ab dalam sebagian riwayat. Aku ingin mengawinkanmu, menikahkanmu dengan salah satu putriku ini dengan mahar. Kau menjadi pegawai di tempat ini. Berapa lama jadi pegawai? Berapa? Delapan tahun. Delapan tahun. Fatin atma ta ashron fatin ini. Tapi kalau kau mau jadikan itu 10 tahun, ya itu terserang kau. Jadi wajibnya berapa? 8 tahun. Tapi Nabi Musa as beliau memberikan 10 tahun kepada mertuanya mahar buat istrinya. Subhanallah jemaah. Jadi yang membuat wanita itu seneng sama lelaki apa kekuatannya dan amanahnya yang penting ini amanah kalau kuat nggak amanah tuh ditabokin tiap hari perempuan itu KDRT betul itu yang terjadi maka jangan cuma melihat kepada Kekuatan itu subhanallah, kadang kala seorang wanita melihat wah, anak mau sama fulan, Masya Allah badannya. Gitu kan? Betul apa enggak betul Ibu? Betul betul mah. Nah, jadi al-mukmin qawi, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti kita akan bicarakan. Karena seorang mukmin yang kuat itu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang mukmin yang baik. Tapi syaratnya tetap iman. Kisah Tolud. Siapa Tolud itu? Raja. Rakyatnya siapa? Rakyatnya Tolud ketika itu. Nabi Dawud Alaihi Salam. Nah. Talut ini kita tahu Allah menceritakan kisah dia di surat Al-Baqarah ayat 247. Ketika Bani Israel meminta pemimpin, raja untuk berperang, untuk berjihad. Akhirnya nabinya mengatakan kepada rakyatnya, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'ath lakum Taluta malika. Nabinya mengatakan Allah telah mengutus untuk kalian Kalut sebagai raja. Kalu orang-orang bani Israel ini bingung, karena raja itu menurut mereka orangnya harusnya keturunan raja, orang kaya, orang macam-macamlah, baru pantas jadi raja. Kalu kata mereka, An ya kunulah mulku علينا, wanhnu aqbu bil mulki minhu. Gimana tu? Kok bisa dia yang dipilih jadi raja? Padahal kita lebih pantas untuk jadi raja. Kita nanti mungkin nasabnya lebih lebih bagus ya, lebih kaya. Walam suw walam yu'ta sa'atan minal mal. Dan dia ini bukan orang kaya, enggak banyak duitnya. Terkadang orang ini memilih raja karena keinginan dia. Inginnya itu yang seperti ini. Mereka tidak melihat kepada maslahat siapa yang pantas untuk menjadi raja. Akhirnya Nabi di antara mereka mengatakan innallaha astafahu alaikum Allah yang memilih dia Allah ibu-ibu yang memilih dia untuk menjadi raja wa bastatan fil ilmi wal dan Allah memberikan kelebihan kepada dia di ilmu dan di badannya karena raja ini harus kuat dia akan memimpin perang dia akan menjadi panglima perang maka dia harus memiliki ilmu dan memiliki kekuatan di badannya. Wallah yu'timul kahumayya sya. Jadi sini kita melihat bahawa kekuatan ilmu bersama badan lebih utama daripada kekuatan ilmu bersama harta. Untuk seorang raja yang menjadi pemimpin perang. Karena dia harus memiliki kekuatan, dia harus berani, dia harus berjuang Dan itulah yang aku oleh Aleyh Ta'lun Kisah Abu Bakar al-Sidi Bersama Umar bin Khattab ketika wafat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad Dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra Abu Bakar mengatakan, Abu Bakar kan ceramah Di kalangan orang-orang ansur tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin Siapa yang berhak menjadi pemimpin? Orang-orang Quraish. Orang-orang muhajirin ketika itu. Akhirnya Abu Bakar berkata kepada Umar Mkhattab, Upsud yadaka nubayi' laka. Wahai Umar, berikan tanganmu. Kita akan berbayat kepadamu. Akan mengangkat engkau menjadi kata. Faqala lahu Umar. Umar berkata kepada Abu Bakar, Anta afdal minni. Engkau lebih mulia dari aku. Kata siapa? Umar Mkhattab. Apa kata Abu Bakar? Anta akwa minni. Engkau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar terkenal. Beliau subhanallah. Sosok seorang pemimpin. Yang tegas tapi beliau tidak seperti Umar. Yang gede besar. Subhanallah. Umar ini ibu-ibu kalau ngelihat Ibu-ibu pernah ngelihat mungkin. Ada film Umar Al-Khattab. Iya. Itu bohong tuh. Umar digambarkan sosok seperti itu, ibu-ibu kalau melihat Umar berhak lari, nggak bakal deket-deket. Subhanallah, pernah Rasulullah SAW di rumahnya beliau lagi ngasih, ngasih tausiah buat ibu-ibu, buat perempuan-perempuan tuh, tahu-tahu Umar gedor pintu, assalamualaikum, itu perempuan langsung kabur semua. Umar masuk marah kepada wanita-wanita itu. Eh, kalian ini rasul yang seharusnya lebih kalian takuti." Kata perempuan-perempuan itu tidak, kata engkau lebih keras daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian Rasul mengatakan kepada Umar sambil tersenyum ketika Melihat perempuan-perempuan pada kabur, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Law salaka Umaru fajjan, salaka syaitan fajjan akhar." Andai kata Umar lewat satu jalan, anggaplah lewat tangga ya. Umar lewat tuh, setan enggak berani berpapasan dengan Umar. Padahal enggak kelihatan. Umar ini enggak kelihatan setan, tapi setan kabur. Dia cari jalan lain, Ana cari tangga darurat aja Subhanallah, subhanallah. Jadi Umar bin Khattab adalah sosok yang kuat. Abu Bakar tetap mengatakan anta aqwam minni. Engkau lebih kuat daripada aku Wahai Umar kau yang layak menjadi pemimpin Umar kembali Mengatakan engkau lebih mulia dari aku Umar tidak mengatakan Engkau lebih kuat Karena dia tahu Abu Bakar Tidak sekuat fisiknya Umar berkata Maka akhirnya Abu Bakar ketiga kali mengatakan Engkau lebih kuat daripada aku Wahai Umar Dan terakhir Umar mengatakan Kuwati laka ma'afablikah Kekuatanku untukku untuk wahai Abu Bakar, dengan keutamaanmu Maka kaulah yang jadi pemimpin dan kekuatanku, aku akan berikan kepada kamu Subhanallah Kekuatan itu penting Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di surat Al-Anfal Ayat 6 bulu Wa aiddulahum mastatatumin kuwa dan kalian harus mempersiapkan untuk menghadapi mereka itu kekuatan. Apa aja kekuatannya semua kekuatan. Wa merribatil khaib dari naik kuda, kekuatan di persenjataan, kekuatan di ekonomi semua kekuatan. Fisiknya harus kuat. Keuangannya harus kuat, strateginya harus kuat Karena apa? Karena musuh-musuh Islam itu mempersiapkan diri mereka Kita bisa lihat yang punya kapal-kapal besar perang siapa? Amerika Indonesia punya apa? Punya Harun Usman Harun Iya ke KRI? Uthman Harun kan? Nah itulah beli baru apa bekas? Hibah Masya Allah dikasih lagi Masya Allah Alhamdulillah kita lihat kekuatan itu penting dan kalau gak kuat sekarang bagaimana negara ini mengucurkan dana yang begitu besarnya untuk menjaga maritim kita kekuatan kalau gak punya kekuatan abis negara ini dicaplok oleh musuh-musuh negeri ini Diambilin satu persatu Pulaunya diambil, ikannya diambil Orangnya diambil Subhanallah Maka ingat Allah memerintahkan kepada kita Dalam menghadapi musuh-musuh kita itu Agar kita kuat Badan kita harus kuat Harta kita harus kuat Ilmu kita harus kuat tapi ingat tetap kekuatan itu harus dengan iman. Kalau orang banyak hartanya enggak beriman, apa jadinya? Dia enggak akan bangun masjid, dia akan buka kafe, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhai Allah Subhanahuwataala. Maka sekali lagi, al mu'minul qawi, khairun wa habu ilallah min al mu'minil qaaf. Ibu-ibu yang kuat, tentu lebih baik daripada ibu-ibu yang lemah Ada ibu-ibu yang Masya Allah ketika hamil Nggak bisa kerja Cuma di tempat tidur doang Tapi ada perempuan-perempuan yang dalam kondisi hamil dia tetap bekerja Tetap bersihin rumah, tetap apa Buat seorang lelaki mana yang lebih baik? Pada diam semua Kedua-duanya ada kebaikannya Tapi tetap yang lebih kuat Itu tentunya lebih dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia bisa Melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak bisa Dilaksanakan oleh orang lain Kemudian Rasul dalam hadis ini mengatakan Ihris alama yanfa'uka Wasta'in billah Kau seriuslah bersungguh-sungguhlah Untuk mencari yang bermanfaat Buat engkau jadi ibu-ibu harus melihat mana yang bermanfaat buat anak. Ambil. Jangan semua dilakukan, kita cuma punya waktu sedikit. 24 jam sehari. Kita harus memiliki yang namanya fikih prioritas. Kita harus tahu mana yang lebih bermanfaat buat anak. Mana yang tidak bermanfaat buat anak. Kalau ada 10 semuanya bermanfaat, mana yang dipilih? Yang nomor 1 yang nomor dua jangan yang terakhir. Ihris alamain fauka. Di sini masuk ke dalamnya bagaimana seorang menjadi orang yang bermanfaat. Olahraga juga penting. Olahraga bermanfaat apa enggak bermanfaat? Bermanfaat. Tapi kalau kerjanya dari pagi sampai sore olahraga terus. Enggak bermanfaat. Jadinya Umpamanya ada dua nih Ada jadwal olahraga Sama ada jadwal kajian Mana yang lebih bermanfaat Ada yang mengatakan Ustaz Anak olahraga sambil nyetel rojak Dapat dua-duanya Subhanallah Enggak Tentunya datang ke majelis ilmu Datang ke majelis ilmu itu beda Dengan kita duduk Di majelis ilmu itu malaikat-malaikat Allah turun Rahmat Allah turun, subhanallah Itu kalau di rumah kita gak dapat Jadi lihat ibu-ibu Apa yang bermanfaat itulah Yang dilakukan Dan minta tolonglah kepada Allah, kenapa kita harus Minta tolong sama Allah Kenapa ibu-ibu Karena Allah mengatakan Wa khuliqal insanu Ba'ifah manusia itu diciptakan lemah sekali, subhanallah. Maka kita mau berusaha, kita mau berupaya, kalau nggak dibantu sama Allah nggak bisa. Ibu-ibu bisa lihat bagaimana seorang yang nggak shalallahu, ibu-ibu masuk olahraga terus setiap hari, itu dikasih sakit gigi, melungker langsung, langsung nangis nangis, padahal cuma sakit gigi. gimana kok ada yang ceramah juga nah wascatin bila kita harus minta tolong sama Allah subhanahu wa taala karena kita lemah wala taajaz dan jangan engkau melemah dalam menghadapi kondisi kehidupan ini apapun yang terjadi kita nggak boleh lemah kita harus kuat apapun kondisinya musuh musuh mau datang mau kita nggak dapat nggak bisa makan Subhanallah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke rumah istri yang enggak ada makanan, apa kata beliau? Aku puasa. Dan ibu-ibu kalau suaminya enggak bawa fulus, puasa. Wah, diusir katanya ibu-ibu. Subhanallah. Maka ingat kita ini harus kuat wala ta'jas. Fa in asabaka syai Terkadang ibu-ibu itu mendapatkan masalah di rumah Ribut sama suaminya Gak pernah selesai keributan di suaminya Sampai mau datang kajian pun Masih ribut sama suaminya Ya, fa'in asabatasyik Kalau kau ditimpa sesuatu Fala ta'kul Lau anni fa'altu kada wakada kana kada wakada Gak perlu kau mengatakan andai kata Andai kata aku enggak kawin sama engkau mungkin, andai kata seperti ini, enggak boleh kita. Karena itu menandakan kelemahan kita menghadapi kehidupan ini. Banyak kejadian yang tidak pernah kita rencanakan. Dan tidak semua yang kita rencanakan terjadi. Maka bagaimana sikap seorang muslim? Dia harus menghadapi takdir itu dengan mengatakan qadarullah wa masyia'an. Udah ini udah takdir Allah. Orang terkadang memiliki orang tua yang kejam. Yang mungkin dia menyakiti ibu kita, ngomong kasar sama ibu kita. Ya udah, ini bapak anak. Mau gak mau anak harus bersabar menghadapi orang tua anak. Dan kita harus kuat, ma'ashir al-muslimin, untuk menghadapi jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Mudah-mudahan bapak-bapaknya dengar di bawah Bapak-bapaknya tadi analihat sebagian sakit hati ibu digusur Mereka Subhanallah Ya mudah-mudahan jadi kebaikan buat mereka Nah Kita harus olahraga ibu-ibu Dulu perempuan-perempuan itu Mungkin tidak terlalu banyak olahraga Kenapa? Karena semua kegiatannya itu sudah olahraga Coba ibu-ibu lihat di desa-desa di gunung itu Masya Allah sampai umur 70 tahun singset badannya Subhanallah ibu-ibu Kita lihat nenek-nenek tua ya Di sana itu mereka masih pakai apa yang di perutnya? di Pakai stagen ya Masya Allah mereka itu ngelahirkan anaknya langsung ke tumang, tahu tumang? Tumang itu yang buat masak apa? Tungku ya, tungku. Nah, maaf itu bahasa Jawa kayaknya tumang. Jadi dia itu ngelahirkan, kelahiran mah... pagi udah masak. Masya Allah. Kalau sekarang nggak boleh bergerak, dua minggu, gitu kan? Subhanallah, pantasan, pantasan. Jadinya Masya Allah lebar-lebar Nah Iya, kita kembali Ibu-ibu, bener apa gak bener? Gak nah, bener, iya mungkin Ustadznya salah lah Ustadznya salah, Afwan kalau gitu Tapi yang jelas kenapa dulu itu gak olahraga Mereka nimbang, apa, nimba air ya Pakai tangannya, udah tangannya gak perlu angkat besi dia Udah, Masya Allah Sekarang mau ngambil air Pakai Pencet Jadi yang sehat cuma ujung itu. Subhanallah Nyuci, kita lihat orang-orang itu Masya Allah ya Dia nyuci, dia pukul Masya Allah Kalau sekarang Pakai mbok Samsung Se Subhanallah Yang sehat mbok Samsung Bawa apa gitu kan bawa Sony Subhanu itu realita ibu-ibu. Kenapa perempuan-perempuan sekarang kok bisa dilihat lebih lemah dari perempuan zaman dulu? Subhanallah mau masak dulu itu ngambil kayu nyebulin disebol dulu tuh ya biar hidup apinya. Kalau sekarang, masya Allah. Jadi Subhanallah naik mobil sekarang ada mobil-mobil itu yang kita nggak boleh gerak. Buka pintu. Pencet lagi Sire. Ya Allah Akhirnya kena stroke dia Yang sehat cuma ini Subhanallah Benar ini kita melihat ya Kehidupan zaman sekarang ini beda Dulu perempuan-perempuan naik kuda Naik ontah Naik keledai Dan Masya Allah Kemarin saya bertemu dengan seorang Ustaz naik kuda itu zat Sama dengan alat Yang digunakan untuk menghilangkan lemak Tahu? Kuda itu Goyang terus gitu kan Masya Allah Kalau sekarang Mau naik mobil yang gak gerak Jadi kalau bisa Kalau ada lobang itu Gak kerasa Ya semakin kita seperti itu Semakin dimanja hidup kita ini Ya kita semakin sakit-sakitan Dulu orang kena stroke itu umur berapa sih? Oh uh, jarang orang-orang kena stroke dulu Sekarang ini umur 45, udah na'udzubillah Subhanallah Sekali lagi Kenapa kita berbicara olahraga? Mungkin kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berenang, ya, menganjurkan untuk naik kuda, menganjurkan untuk memanah. Karena itu adalah olahraga olahraga yang wanita kita harus kuat. Sekali lagi, ibu harus kuat. Kalaupun harus pakai pembantu, jangan semuanya dikerjakan pembantu. Sekarang kenapa orang itu ada waktu khusus buat olahraga? Dia harus ada waktu khusus buat olahraga. Karena dia nggak pernah gerak badannya. Cuma dalam sehari. Ya 15 menit, 15 menit aja Sekarang mau bapak-bapaknya kita lihatlah Masjidnya 300 meter naik motor Kesitu, Subhanallah Maka mulai sekarang ibu-ibu ngomong sama suaminya Ya, mulai besok ke masjid gak boleh pakai motor Jalan kaki, dan jalannya, jalannya Rasul SAW itu kenceng Seperti turun dari bukit seperti turun dari bukit jalannya Rasulullah SAW dan tidak tolah-toleh. Kalau sekarang kan jalannya lihat sana, lihat sini, Masya Allah. Jadi sekali lagi dulu itu gak ada mungkin, gak perlu ya orang olahraga khusus dan Rasulullah SAW juga berlari. Lomba lari sama siapa? Sama Aisyah RA ta'ala anha. Sekali-kali ibu ngomong sama suaminya, yuk kita tiap minggu lomba lari Boleh apa enggak boleh? Nah, asalkan nanti kita akan bicarakan apa syarat-syarat seorang perempuan berolahraga Bagaimana dia menjaga kesehatannya Jadi ingat Dalam kita menjaga tubuh kita menjadi muslim yang kuat Di badannya, kalau di harta sudah jelas agar dia bisa bersedekah ya Agar dia bisa membantu umat Kemudian ketika dia kuat di ilmunya dia bisa menjadi orang-orang yang memberikan gagasan-gagasan penting buat umat Kemudian kalau kuat di usahanya dia bisa membuka lapangan kerja buat saudara-saudaranya Banyaklah Tapi yang kita bicarakan kuat di fisiknya Gimana nih? Supaya kita fisik Karena kita melihat generasi generasi yang sekarang ini Baik yang lelaki dan perempuan Kita lihat lelaki-lelaki muncul yang Subhanallah yang jalannya lemah gemulai apa namanya? nondek ah. gak tau lah, pokoknya jalannya itu kenona-nonaan dia jalannya subhanallah, kadang kalah pakaiannya juga ada pakaian mereka itu yang kalau dulu di Arab itu saya tahu namanya celana itu Ma'alish Artinya maafkan aku Caranya itu agak melorot sedikit Ada apa gak ada tuh? Ada pakaian yang model kayak gitu Maafkan aku, Subhanallah Kok minta maaf kau itu? Seharusnya kau ganti pakaianmu itu Muncul generasi yang seperti itu Yang lemah gemulai Kita harus berolahraga. Niatnya Kalau niat olahraga itu Agar kita lebih kuat Dan bisa lebih memberikan manfaat kepada agama untuk berjihad, untuk membesarkan anak-anak kita itu niat dapat pahala. Tapi kalau niatnya sekedar supaya sehat, supaya mendapatkan tubuh yang ideal, itu boleh tapi tidak mendapatkan pahala. Yang mendapat pahala kalau seorang istri olahraga menjaga ketubuh tubuhnya untuk menyenangkan suaminya dapat pahala. Kalau untuk menyenangkan tetangganya dapat Dosa Ada wanita-wanita yang ingin dilihat Jadi dia itu olahraga ini Supaya dapat pujian dari sana Dari sini, gak dapat pahala kita Memang gak apa-apa, maksudnya dia untuk tubuh Bukan ibadah ini ya Bukan masalah ibadah Tapi ingat agar kita dapat pahala Niatkan ibadah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melihat kepada bentuk dan rupa kalian tidak melihat kepada harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian. Maka tunjukkan tak kala kita olahraga bahasa kita ni hati kita ingin sesuatu yang indah, ingin surga Allah subhanahu taala, ingin menyenangkan suami kita. Yang suami pun ada suami-suami yang masya Allah ya dia tak pernah olahraga yang kalau Rasulullah saw itu Sholat malam sampai apanya yang buncit? Kakinya yang buncit. Bengkak. Sekarang orang duduk makan sampai perutnya yang buncit. Maka kita sekali lagi seorang muslim itu harus kuat seharusnya. Memang di akhir zaman akan muncul orang-orang yang gemuk-gemuk ya. Orang-orang yang kerjanya cuma makan, minum, makan, minum. Subhanallah. Maka ingat Allah memang tidak melihat kepada... Postur tubuh kalian Allah tidak melihat kepada Wajah kalian, harta kalian, bukan yang paling cantik lebih dicintai Allah, enggak Bukan yang lebih seksi, lebih dicintai Allah, tidak Tapi yang paling beriman dan paling kuat itu yang lebih dicintai Allah taala. Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian Ini penting, hati dan amal Karena ada sebagian orang Sebagian wanita, dia ngomong, Ustaz, Anda alhamdulillah Ustaz, Anda gak pakai kerudung. Tapi Anda gak pernah ngomongin orang. Tuh fulan pakai kerudung, ngomongin orang terus Ustaz. Gimana terus? Mana yang lebih baik? Yang gak pakai kerudung, tapi gak ngomongin orang. Terus yang pakai kerudung, ngomongin orang. Dua-duanya gak baik. Dua-duanya tidak baik. Karena Allah melihat bukan hanya kepada hati. Jangan ngomong Ustaz hati anak ini bersih Jangan Karena kalau hatimu bersih Pasti amal perbuatanmu Baik Maka itu bukti dari amal kita Bukan berarti Hadis ini Menyarankan Kalau gitu kita tampil jelek aja Ustaz Gak apa-apa yang penting hati dan amalnya Maksudnya pakaiannya biar yang kumuh-kumuh Terus Wajahnya janganlah usah, gak usah pakai krim-krim itu Boleh gak ibu-ibu pakai krim? Masya Allah, semangat. Semangat kalau suruh ngomong krim, ibu-ibu. Ingat, ingat ibu-ibu. Ibu-ibu. Saya akhirnya ceramahnya buat ibu-ibu. Bapak jadi saksi di bawah sana. Innaallaha jamilun. Yuhibbul jamal Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sini seseorang itu berusaha untuk menjaga keindahan, keindahan tubuhnya, subhanallah. Keindahan wajahnya, ketika ada umpamanya ada hitam-hitam di wajahnya, jangan dibiarin. Sip kata Ibu Bu. Nah, ini ini bukan untuk dipuji orang Bukan Karena Allah cinta dengan keindahan Kita lihat Umpamanya Suami kita itu suka Nama indah indah-indah Dia gak suka lah melihat ibu-ibunya Masya Allah Umpamanya Beratnya 98 Gak suka dia Suka apa gak suka? Gak suka Jangan cuma wajahnya doang Yang diperbaikin Wajah doang yang dipoles Masya Allah Gimana? Jadi ingat Keindahan ini, Allah cinta dengan keindahan Kalau di rumah pakaiannya yang indah-indah Kalau suaminya keluar, boleh pakai pakaian yang jelek-jelek, silahkan Nah, innallaha jamilun yuhibbul jamal Kita menjaga tubuh kita agar indah Terus terang, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya diutus dalam kondisi mereka yang indah semuanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tampannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu badannya bidang, jamaah. Kekar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perutnya tidak lebih de ke depan daripada dadanya sallallahu alaihi wasallam sampai beliau umur sudah tua. Dan beliau itu naik kuda alaihi salatu wasallam, beliau tidak cuma naik kuda yang berpelana, enggak pakai pelana beliau naik kuda itu. Dan sekali lagi hal-hal seperti itu sudah mulai hilang. Sehingga orang memerlukan waktu khusus untuk berolahraga Yang penting jangan sombong Yang memiliki tubuh yang indah Ingat yang memiliki wajah yang cantik, wajah yang tampan Kalau Allah mau motor yang ditumpanginya itu Tabrak Dan hilang wajah cantiknya Na'udzubillah Maka ingatlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita Kul, wasyraf, walbas Kau mau makan, silakan makan Mau minum, silakan minum Mau pakai baju, silahkan pakai baju Tapi syaratnya Min ghayli masrafatin Min ghayli makhyalatin Wala israf Kata Rasul Sallallahu Wasallam Kau boleh, tapi yang pertama enggak boleh sombong Dan enggak boleh Berlebih-lebihan Khuyala, ibu, ibu tahu namanya khuyala itu Makhyal itu dari khoil Khoil itu artinya apa bahasa Indonesia Khoil Khoil itu artinya kuda Bahasa rapnya itu kuda Jadi dulu orang-orang yang naik kuda itu orang-orang yang sombong Kenapa? Coba ibu-ibu bisa lihat Orang yang naik motor Motor tahun 80-an ya Tawabuknya dia Dengan orang yang naik Harley itu akan beda, posisinya dia itu, posisi duduknya itu lain. Orang yang naik kuda kan di atas, dia merasa tinggi dan Masya Allah larinya kenceng ya. Sedangkan orang yang naik himar, naik keledai itu tawaduk banget gitu kan, Masya Allah. Maka huya lah, kesombongan itu biasanya ada di para penunggang-penunggang kuda, biasanya kita katakan. Maka harus hati-hati orang Allah tidak melarang kita pakai baju yang bagus, pakai kendaraan yang bagus, tapi syaratnya jangan sampai hati kita berubah di sana. Dan kadang-kala berubah ibu-ibu, ya, Subhanallah. Lihatlah seorang wanita yang datang ke pengajian naik pakai sandal, japit dengan yang pakai sandal harganya 2 juta, yang pakai sandal japit itu naruh sandalnya pelan-pelan, gitu kan? Tapi yang sandal 2 juta, wah dia tunjukkan. Mungkin kalau melangkah itu lebih tinggi daripada yang yang pakai sandal jepit Supaya kelihatan. Maka hati-hati. Allah cinta dengan keindahan. Allah cinta dengan yang cantik-cantik. Tapi ingat, jangan berlebih-lebihan. Dan jangan sombong ketika hal itu. Perempuan wajib berjihad apa enggak? Wajib apa enggak? Ya, kita tanya ni Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah Ya Rasulullah Hal ala nisai jihad Wahai Rasulullah apakah wanita itu wajib berjihad Faqala jihadun laqitala fi iya Iaitu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya al Alhajju wal umrah Itu jihad wanita Wanita tidak diwajibkan berjihad, berperang Kenapa? Ya karena perbedaan tugas Perbedaan Postur tubuhnya Kalau perempuan itu Kita tidak bisa mengatakan perempuan itu lemah Tapi tidak seperti lelaki Untuk mengangkat beban Mungkin lelaki lebih kuat Dan bukan berarti hadis ini Perempuan itu tidak boleh jihad Ingat tidak wajib tapi bukan berarti tidak boleh, karena kita kalau melihat ya perempuan-perempuan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sosok wanita-wanita yang pemberani. Seperti siapa? Ummu Ammarah, Ummu Ammarah itu ketika perang Uhud Subhanallah, ketika kaum muslimin itu sebenarnya tugas perempuan itu di belakang mereka membantu mengobatin yang sakit ya. Ngambilin makanan, minuman supaya yang laki semuanya berjihad. Jadi yang perempuan di belakang posisi mereka yang masakin seperti itu. Tapi pada waktu perang Uhud, kaum muslimin benar-benar dihantam sehingga tersingkap benteng yang melindungi Rasulullah SAW. alaihi di situ Ummu Amarah terjun. Mau enggak mau kita dia harus menyelamatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam sampai terluka Ummu Annara ini. Subhan. Ketika perang Hunain sama ketika perang Hunain itu pasukan musuh menyerang sehingga sebagian sahabat mundur. Di situ Ummu Sulaim, siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia pegang pisau. Rasul SAW melihat dia tertawa. "Buat apa Ummu Sulaim tu pisau?" kata dia. Ya Rasulullah, kalau ada yang dekat-dekat sama aku, aku akan bantai dia. Nya Allah. Sophia binti Abdul Muttalib bibinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Khandaq, ada seorang Yahudi yang mau masuk kepada ke bentengnya wanita-wanita, dia bunuh. Subhanallah ya. sosok wanita-wanita yang mujahid. Berarti perempuan itu. Boleh hadir di peperangan tapi tidak di barisan depan tapi dia bagaimana mempersiapkan para lelaki dan ibu-ibu yang harus dipersiapkan adalah mempersiapkan generasi-generasi yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anaknya itu yang kuat dan ibu-ibu pun sekarang ini kalau kita melihat kehidupan ini semakin menakutkan banyaknya perampok ya banyaknya penjambretan yang dijambret siapa Perempuan kebanyakan. Subhanallah. Tapi kalau perempuan-perempuannya, mungkin dia bisa bela diri, bisa apa. Mungkin dia bisa menjaga dirinya. Dan Alhamdulillah, di masa kini ini, sudah ada alat-alat untuk melindungi diri yang enggak seperti dulu. Sudah ada tembak, sudah ada bom, ya, tank, macam-macam lah. Dan itu memberikan kemudahan Sehingga orang berperang sekarang ini kadang kala gak perlu gerak, duduk aja juga, sama pencet sini, pencet sana, pencet situ, subhanallah ya. Itu kemudahan yang diberikan, sekali lagi tetap wanita-wanita itu tidak wajib berjihad, tapi dia boleh. Namun wanita tetap harus kuat. nih Tidak wajib jihad, tapi boleh berjihad, tapi harus kuat. Karena kalau perempuan-perempuan tak -perempuan kuat, gimana generasi ke depan Kalau wanita-wanitanya kerjanya cuma duduk nongkrong sambil makan, terus seperti itu. Syarat-syarat olahraga ni buat perempuan ni gimana ni? Saya pernah berbincang dengan teman-teman kita ni yang sudah ngaji, seharusnya punya tempat fitness buat perempuan, buat lelaki. Soalnya tempat fitness yang ada itu campur, ada musik di sana, ada pria-pria. Maka harapan saya nanti selesai kajian ini ada yang berinisiatif untuk membangun fitness buat perempuan. Udah ada belum di sini? Belum. Penting itu. Gimana? Baru planning. Masya Allah, mudah-mudahan sebelum mati sudah ada tuh. Karena terkadang planning ini terus, cuma planning gitu Nah, sekali lagi Bagaimana persyaratan agar wanita itu bisa berolahraga Yang pertama Harus jauh dari pandangan lelaki Kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lari sama Aisyah, itu malam hari Ketika lomba lari sama Aisyah Rasul itu ketika itu dalam perjalanan bersama pasukan perang Nabi menyuruh pasukan perangnya maju ke depan karena beliau ada urusan sama istrinya mau lomba lari nih jadi syaratnya jangan sampai dipandang kemarin saya dapat sms dari se seorang umat dia mau lari dia ngomong kalau anak lari pakai abaya ribet jadi itu sama dengan nama Ustadz, kalau anak berenang pakai abaya ribet, saat. jadi berenangnya pakai Pakai pakai bikini, ya nggak boleh Nggak boleh, tetap jadi dalam arzan, dalam artian boleh berolahraga Bahkan dianjurkan wanita itu berolahraga untuk menjadi seorang yang kuat Karena lebih dicintai Allah subhanahuwata'ala Tapi syaratnya jauh dari pandangan lelaki Jadi memang harus membuat Membuat lingkungan Di tempat olahraga Om Paknya di situ ada tempat jogging atau apa ya yang jauh dari pandangan laki. Kalau enggak ya olahraga yang mudah mungkin berjalan, jalan dengan pakaian yang menutup auratnya, tapi itu pun terkadang masih nampak karena kalau ada angin ada apa. Kemudian kalau lagi olahraga, para Olm menjelaskan nggak boleh di situ ada kamera. Oke tempatnya sudah tertutup tapi ada yang bawa kamera bahaya tuh. terkadang dia foto kemudian disebarkan maka itu harus berhati-hati yang kedua pakaiannya juga dijaga walaupun itu sesama wanita diharapkan ya pakaiannya umpamanya senam jangan pakai baju senam dia ya pakai baju yang yang apa ya yang training umpamanya dia pakai training jadi pakai pakaian yang yang beradab lah, yang lebih beradab. Kemudian yang ketiga nggak boleh ada judi di olahraga itu. Orang sekarang main badminton tapi ada judi terkadang di sana, maka harus hati-hati. -hati. Yang keempat jangan sampai olahraga itu menyebabkan, menyebabkan permusuhan karena ada orang olahraga main apa akhirnya terjadi permusuhan di antara mereka. Jadi lebih baik itu ditinggalkan Yang kelima Waktunya Jangan semua waktu untuk Olahraga Ada masalahat-masalahat dunia Ada masalahat-masalahat akhirat Yang perlu untuk Dikejar juga Bukan sekedar masalahat tubuh aja Sehat aja enggak Jadi tadi sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Ihris alamayan fa'uka yang bermanfaat buat engkau, ya, kau cari, tapi kau harus lihat memilah-milah mana yang lebih bermanfaat dan mana yang kurang bermanfaat Kemudian ketika olahraga, gak usah pakai musik-musik tuh gitu, sudah tahu masalah musik Ibu-ibu terkadang olahraga di rumah Treadmill deh, lari, tapi saya melihat subhanallah Kalau di rumah itu mungkin 2-3 minggu habis gitu berhenti treadmillnya itu ditaruh di atas lemah rilis karena memang kurang semangat dia kalau gak ada temennya maka terkadang dia memang harus membentuk ya bersama-sama tapi dengan syarat tadi dengan syarat tadi kemudian kalau itu olahraganya umpamanya dia karate umpamanya hati-hati gak boleh mukul wajah gak boleh mukul kepala ya insyaallah kalau syarat-syarat itu terkumpul semua Enggak masalah. Seorang perempuan itu berolahraga tapi ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikumna. Kalian itu tinggallah di rumah-rumah kalian. Maka usahakan olahraga memang tidak tidak keluar rumah, di rumah kita apa yang bisa kita lakukan tiap hari senam umpamanya dan itu penting subhanallah. Jangan sampai kita sakit baru mau olahraga. Saya melihat orang-orang Masya Allah kaya raya Tapi nak penyakit Makan enak enggak bisa dia Karena semuanya sudah haram buat dia gitu kan? Mungkin ini kata dia kalau makan ini tam bisa tambah parah Tapi dengan seorang berolahraga itu Allah SWT akan menjaga dirinya Dan sekali lagi Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul ba'if Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dan lebih baik daripada al-mukminul dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.